Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Mediasi hari ini Rabu 26 Juli 2017 dibacakan oleh Kabut asap penerbangan pesawat udara ke Naga dibatalkan. Tiang paspor modern Abdiah roboh. Semeniman acara pentas seni di Medan. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 9.4 FM Luxmae, Radio Lawaser 9.4 FM AC Tenggara dan Radio Rimba Pasya 90.1 FM Luxmae. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Sranbi Sudarlun puluhan calon penumpang pesawat udara Wing Air yang akan terbang melalui Bandar Udara Cudnya di Nagan Raya Rabu Siang gagal terbang. Hal ini menyusul pembatalan penerbangan pesawat yang bertolak dari Bandara Internasional Kuala Namu. Gagalnya calon penumpang dari Nagan Raya dan Medan diberangkatkan setelah kondisi cuaca untuk penerbangan dan pendaratan pesawat tidak bisa dilakukan sebab terganggu kabur asap yang melanda sebagian besar wilayah pesisir Nagan Raya dan Aceh Barat. Akibatnya puluhan calon penumpang yang sebelumnya sudah berada di gedung terminal terpaksa keluar setelah pihak maskapai mengumumkan bahwa penerbangan dibatalkan. Sejumlah calon penumpang yang mengetahui pembatalan langsung memadati ruangan customer service bandara guna meminta kejelasan penerbangan selanjutnya. Bahkan beberapa penumpang terlihat marah setelah tiket mereka yang mereka beli dengan tujuan Medan Semarang tidak terbang menggunakan Lion Air. Sebelum pembangunan pasar modern di desa Ketua, ke desiblah Kecamatan Belangpi Aceh Barat Daya, rawan masalah. Pasalnya pekerjaan Mega proyek yang menelan anggaran Rp58,6 miliar itu terkesan cilat cilet Proyek yang akan habis kontraknya pada September itu kini telah menampakkan benih-benih permasalahan. Pasalnya ada puluhan tiang bangunan yang mulai dicor sejak bulan lalu kini telah ruboh. Kabarnya rubohnya tiang tersebut karena rekanan tidak mengerjakan sesuai spesifikasi mutu beton. Hingga Juli lalu total pekerjaan pasal modern yang dibangun di atas area 4,6 hektar itu hanya 26 persen. Padahal jika dilihat dari jadwal pekerjaan mestinya realisasi pekerjaan telah mencapai 70 Pembangunan pasar modern yang berada di pinggir belantaran sungai Kerung Beka itu dikerjakan oleh PT. Proteknika Jasa Pratama. Dari awal pekerjaan perusahaan tersebut dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kasih bangunan gedung dinas Perkim dan LH Musliadi mengatakan dengan robohnya 35 tiang itu akan mengurangi volume pekerjaan. Sudarlun sejumlah seniman Aceh meramaikan pentas seni multikultural Aceh Sumatera Utara di Taman Budaya Sumatera Utara Jalan Perintis Kemerdekaan Medan hari ini. Para seniman berasal dari berbagai sanggar yang berisikan pelajar hingga mahasiswa yang tersebar di Banda Aceh, Aceh Tamiang hingga Simelu. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Irini Dewi Dewiwanti, tidak memungkiri jika seni tari yang ditampilkan masuk kategori rawan punah. Dijontohkannya tari likok pulau asal Pulau Aceh yang sudah asing di telinga generasi muda. Selain tari likok pulau, seniman Aceh juga menampilkan tari silat pelintau asal Aceh Tamiang dan debus dari sanggar anak sibuk Simelu. Acara ini sendiri dibuka tari persembahan ranuk lampuan yang didatangkan dari sanggar nurul alam Banda Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Imam dan juga muazin Masjid Agung Darul Falah Langsa Tengku Muslim Rabu siang meninggal dunia setelah sepeda motor Honda CBR yang dikendarainya terlibat tabrakan di Jalan Medan Banda Aceh, Aceh Timur. Kasar lantas AKP Viva Febriana Sari mengatakan almarhum korban dan anaknya Nur Zaiti mengendarai sepeda motor Honda CBR pada waktu bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Yamaha Fiction BL 5559 D.A.R. yang dikendarai Mukhtar Riza. Sementara Mopen Toyota Avanza BL 1093F dikemudikan Mukhtar, warga jalan Perumnas melaju di belakang sepeda motor Yamaha Fiction dengan kecepatan sedang. Ketika sesampai di jalan desa Alukumba itu sepeda motor Honda CBR korban Muslim hilang kendali dan masuk ke jalur kanan sehingga menyenggol stang kiri sepeda motor Yamaha Fx dan seketika menabrak depan mopen Toyota Avanza Sejak kebakaran yang disebabkan pembukaan lahan di Aceh Barat hingga Rabu dilaporkan semakin meluas dan melanda sejumlah kecamatan kabupaten itu. Bupati Aceh Barat Teuku Aledin Syah mengatakan luas area lahan yang terbakar saat ini mencapai 65.000 hektar, 65 hektar yang tersebar di Kecamatan Merbo Sedangkan jumlah titi api yang terpantau melalui satelit berjumlah 14 yang tersebar di kabupaten itu. Selain itu, sejumlah masyarakat di Aceh Barat hingga kemarin juga telah dirawat di rumah sakit akibat kabut asap yang melanda pemukiman warga, serta telah mendapatkan penanganan darurat. Meski telah ada warga yang dirawat, ia mengakui belum ada warga yang ikut menjadi korban akibat musibah kabut asap yang disebabkan pembukaan lahan baru oleh masyarakat. Pria yang akrab di Sapa, Tito, ini juga menghimbau kepada masyarakat agar ke depan tidak lagi melakukan pembakaran lahan saat membuka lahan perkebunan baru Karena hal itu berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan Darulun Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi meminta PT Denon Indonesia yang memproduksi produk air mineral aqua Memastikan informasi yang beredar soal tutup botol yang bisa dibuka selain segel Video tersebut beredar beberapa hari ini di mana ditampilkan sejumlah orang bisa membuka tutup botol aqua yang masih disegel. Menurut Tulus, informasi mengenai video itu yang masih simpang siur bisa menimbulkan keresahan di kalangan konsumen. Terlebih dapat muncul dugaan bahwa air mineral aqua bisa dipalsukan hanya dengan membuka tutup botol dari atas tanpa merusak segel. Darlun Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kiagus Ahmad Badarudin mengatakan pihaknya telah mendeteksi adanya aliran dana ISIS ke Indonesia melalui tokoh ISIS asal Indonesia Bahrum Syah alias Bahrum Naim. Menurut Kiagus, mengetahui adanya aliran dana tersebut PPATK langsung melakukan koordinasi dengan Densus 88 anti-teror. PPATK belum bisa memastikan akun rekening yang digunakan untuk mengirim dan menampung dana tersebut telah dibekukan atau belum. Sebelumnya dalam laporan berjudul Marawi DS Asia Wilayah and Indonesia Institute for Police Analysis of Conflict menyebut operasi ISIS di Marawi disokong langsung dari ISIS di Suriah dan Irak. Dari Newsroom Serami Tanjung Permeskian, berita malam di Rabu 26 Juli 2017. Berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.